Gak usah banyak bicara, yang penting kerep berdangdut, yang penting Laskar Stres bergoyang. Artis yang satu ini asli kelahiran kota Udang m u Sidoarjo. Cantik, lincah suaranya, merdu lagi. Ada Laskar Stres, ada Ramayana MDH Syuting, Risa Marsala Nyupalapa. special juga untuk teman-teman panitia penyelenggara yang punya lagi titik cinta